Alhamdulillah, pemirsa masih berserta kami di mimbar nurus salam dari medris Zikir nurus salam Yang di pagi hari ini seperti biasa tiap hari kemis kita mengaji Dan pada hari ini seperti yang telah kami sampaikan tadi Temanya adalah Qudrat Erodat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kehidupan kita tentunya masih dipegang, dikendalikan oleh diri kita Dan kemudian Allah yang menilai kita dengan segala macam perangkat-perangkat berupa malaikat makhluk-makhluk Allah SWT dalam kehidupan ini. Namun demikian eh, mengenai semua ilmu-ilmu kudratirudat Allah SWT akan disampaikan oleh Kyai Fahru Raji Ishak bagi hari ini. Silakan Pak Kiyayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pemirsa sekalian yang berbahagia dan ibu-ibu di studio yang saya muliakan Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas ni'mat-ni'matnya yang diberikan kepada kita Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya Semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Alamin Kau muslimin dan muslimat sekalian ra'imakumullah Judul daripada pengajian kita pagi ini adalah Qudrat dan Iradat Allah subhanahu wa taala. Qudrat artinya kekuasaan Allah. Iradat artinya kehendak atau ketentuan Allah subhanahu wa taala. Di dunia ini, di alam raya ini tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali atas dasar kodrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Masha Allahu karena wamalam yasalam yakin. Begitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak akan terjadi Manusia Boleh punya mau Kita boleh merencanakan Tapi Yang terjadi adalah Kudrat dan Irodat Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat Sekalian rahimakumullah, Kita sebagai manusia Punya hak Ikhtiar, artinya ikhtiar memilih apa yang kita mau, itu namanya ikhtiar. Seperti saya dulu waktu SD ditanya sama guru saya cita-cita kamu apa? Saya ingin jadi arsitektur, insinyur arsitektur. Jadinya Ustad, hmm. gitu ya. Hmm. Itu boleh aja, namanya cita-cita, itu ikhtiar. Saya kasih contoh itu aja dulu Kemudian yang kedua Kita punya usaha Yang ketiga Kita punya doa Setelah itu Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Ini kalau kita berbicara tentang Kudrat dan iroda Allah Kalau kita boleh memilih hidup Umur mau panjang atau mau pendek Mau panjang, oh, panjang. <laughs> Enggak ada baca doa Ya Allah pendekkan umur saya Enggak <laughs> ada Semuanya mau panjang Umur Boleh Kita memilih panjang umur Tapi kan dalam panjang umur kita minta se sehat. sehat Boleh juga kita berdoa kepada Allah Begitu boleh kita berusaha supaya panjang umur Supaya hidup sehat kita olahraga silakan. Tapi yang namanya umur Yang sakit mati Yang sehat Mati, mati juga <laughs> Ada yang lagi olahraga Mati apa? Padahal kalau ditanya dulu Mau gak dia mati lagi olahraga Gak mau <laughs> Tuh. Ini hak Allah yang namanya umur hak Hak Allah ada di dalam kudrat dan Irodat Allah subhanahu wa ta'ala Kita cuma punya pilihan Panjang umur Kita berusaha dengan olahraga Dengan makan-makanan yang sehat Lalu kita berdoa deh Ya Allah panjangkan umur saya Boleh gak? Boleh Soal Allah ta'ala mau Matiin kita kapan? Terserah? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala Hak kita itu cuma sampai di situ, Ustaz Pemintaan ya doa aja. Nah, jadi ikhtiar, usaha do. doa, do. sampai situ doa. <coughs> yang berlaku adalah kuadrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu-ibu sekalian dan pemirsa sekalian yang berbahagia, ketahuilah bahawa kekuasaan Allah, keinginan Allah itu absolut mutlak tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya jadi laki-laki. Emang dari Allah. Ibu-ibu jadi perempuan. Perempuan memang udah dari sononya. Tapi kan kita harus tahu fungsinya. Saya jadi laki-laki. Kita lihat Allah taala ngasih tanda-tanda kau laki-laki. Laki-laki itu -laki dia kalau mulai dewasa tubuhnya makin tinggi. Begitu Ustaz. Ini kudrat Allah. Kenapa makin tinggi? Hai laki-laki, kau adalah pemimpin. Kalau tubuhmu kurang tinggi, kau tidak berwibawa. Tinggi laki-laki. Begitu dimulai balik, sudah tinggi badannya, suaranya pecah. Gudeg, gudeg. Karena pemimpin harus begitu. Bagaimana kalau perempuan jadi pemimpin kurang bagus? Nara, nara. Jangan itu kan? Ya, laki-laki kenapa suaranya pecah? Itu sudah ada tanda dari Allah. Kau aku takdirkan jadi laki-laki, kau harus jadi pemimpin. Tuh begitu ustadz. Hmm. Kemudian secara anatomi tubuh Allah telah takdirkan ibu-ibu harus terima nih. Laki-laki itu ternyata otaknya lebih besar dari perempuan. Dari sananya. Dari sananya jangan protes ya. Jangan protes. Ah, yeah, yeah. Itu udah ada yang meriset ya. Yeah. Setelah ditimbang itu lebih berat, lebih besar yang Laki-laki Makanya laki-laki lebih tahan dia kalau menghadapi masalah Kalau perempuan lebih terbawa perasaan hmm, Tuh. Iya, Betul gak? Marahnya suami sedikit eh, Cerein gua, cerein gue Sudah <tuh> <tuh> kalau udah ditinggalin ke ademan <tuh> Kedinginan nyari lagi gitu ya. Artinya memang itulah kodratnya Laki-laki dia jadi pemimpin Wanita jadi pendamping Harus terima Jangan laki-laki mau jadi wanita Wanita Mau jadi laki-laki Ini kan gak boleh Makanya ada istilah tuh zaman sekarang Ada banci asli Ada banci-bancian Jadi-jadian jadi Yang dilarang oleh agama tuh Banci jadi-jadian Kan gitu ya Kenapa? Karena dia tidak menerima kodrat Allah jadi laki-laki Mau jadi perempuan Gitu tapi kalau aslinya yang memang dia banci asli, dia punya alat itu dua dimuliakan kok di dalam agama terhormat. Dia boleh buang yang mana kalau dia perasaannya lebih condongnya kemana? Terhormat yang dilarang itu yang maknus banci kaleng. Kau kata orang kami, ya, banci kaleng ya, banci-bancian laki-laki jadi perempuan itu yang tidak boleh. Nah, oleh karenanya, kalau sudah jadi laki-laki, jadi laki-laki. Terima saya sebagai laki-laki. Kalau ibu sebagai perempuan, terima. Dan ibu harus terima juga sebagai wanita nanti ibu melahirkan. Ibu melahir, Melahirkan. Jangan protes. Memang udah begitu ya, ya. Memang udah aturannya begitu Oleh karenanya Tubuh wanita dengan tubuh laki-laki Lebih kuat ketahanan tubuhnya adalah Wanita Kalau laki-laki kuat tenaga ya. Ini memang sudah kodratnya Allah Jadi tinggal kita mengaturnya Ya Allah kau jadikan aku laki-laki Harus aku jadi laki-laki yang sebenarnya Ya Allah kau jadikan aku wanita Aku harus jadi wanita yang sesungguhnya Kenapa? Karena inilah sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada pada diri kita. Ini sudah ada kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita setelah kita hidup ada jodoh. Ada jodoh? Jodoh. Selalu kalau orang tuh pengen atau ingin dapat jodoh yang menurut kemauan dia, tapi kan belum tentu. tentu, belum tentu. Oleh karenanya ayat yang menjelaskan tentang jodoh itu disebutkan wamin ayatihi ankhola falakum min anpusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ta'ala jadikan dari sejenis kamu sendiri wanita-wanita yang akan menjadi istri kamu. Kenapa ayat itu dengan kalimat wamin ayatihi? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ini berarti jodoh juga rahasia Allah. Allah. Nah, kudrat dan iradat Allah itu di situ bermain. Bahwa kehendak kita mudah-mudahan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalaupun tidak, kita sebagai orang beriman harus menerima beriman. apa adanya. Ikhlas, ikhlas. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada manfaatnya. Selalu kita berbicara begitu, ketika kita berhadapan dengan kuat dan iradat Allah Subhanahu Wata'ala. Nah justru yang sekarang hilang itu, ya dalam rukun iman itu di tengah-tengah kehidupan manusia jadi lima setengah. Rukun iman ada berapa? Enam kadang-kadang lima setengah. Ia kan? Yang setengahnya iman oh, Waktu Nabi ditanya oh. sama Malaikat Jibril Mal iman Apa itu iman? Nabi menjawab Antuk minabillah Kau beriman kepada Allah, Allah. Allah. Wabi malaikatihi Dan kepada Malaikatnya Wabi kutubihi Dan kitab-kitabnya Warusulihi Dan Rasul-Rasulnya Wabil yaumil akhir Dan kepada hari Ay -ay -ay. Kiamat Yang keenam Wabil qadari Khairihi <laughs> Wasyarihi Minallah <laughs> Ya Takdir Allah yang baik dan Buruknya, ini kadang-kadang kita maunya Baiknya melulu, buruknya enggak mau Makanya saya bilang, banyak kan orang Akhir zaman, imannya Lima setengah Sarihinya enggak mau deh. Sarihinya enggak mau nah, Padahal itu semuanya tidak lepas Daripada kodrat Dan irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu sekalian ketika kematian menghampiri seseorang ini juga tidak lepas dari qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa orang yang paling takut mati orang kaya orang kaya ustaz takut mati sama pejabat takut mati, kalau orang miskin gimana aja deh, pasrah aja, ya. pasrah aja, pendek juga <laughs> nggak papa, susah hidup kan begitu ya, nah, jadi kalau pejabat tuh paling takut mati, orang kaya, oh takut mati obat dia taruh di rumah yang mahal-mahal, ada dokter pribadi, supaya dia kalau kenapa-napa cepot diatasin, tapi giliran mati, mati juga, <laughs> iya kan, memang begitu. Cerita tentang mati itu Tentang ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala ta Nah itu ada namanya kudrat dan Irodatnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Ada diantara keluarga kita yang meninggal dunia yang paling kita sayang Sebagai orang yang beriman kita tahu Oh ini takdir Allah Ini ketentuan Allah, hmm, Allah. Saya menyerah Mungkin Allah Taala mengambil jalan yang lebih baik. Mudah mudahan dengan dia meninggal dunia dia terlepas dari beban dunia dan mudah mudahan amal yang sudah dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan begitu? Iya. Tuh. Usnozon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meratap tak boleh, nangis boleh. Ya. Yang bilang tak boleh nangis? Kalau kita ditinggal orang, oleh orang yang kita cintai Maksudnya seorang suami ditinggal oleh istrinya Meninggal dunia Sadar sebagai orang beriman Oh ini takdir Allah Ini ketentuan Allah, Allah. Nangis sedih gak apa-apa ya, Ditinggal ya. orang yang kita cintai Justru kalau gak nangis orang curiga Jangan-jangan <tuh> <tuh> <tuh> Ya, yeah. Menangis boleh Yang tidak boleh itu meratap kalau orang meratap berarti dia tidak menerima kudrat dan iradah Iroh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah ukurannya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tinggal mati oleh orang yang dia cintain, dia tenang aja. Kenapa? Ini tidak lepas dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki, gitu juga. Hmm. Rizki ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Ada yang rizkinya sekian Ada yang rizkinya sekian Oh kalau begitu ada yang lebih besar Ada yang lebih kecil Allah Ta'ala tidak adil Allah Ta'ala tetap adil Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang lebih tahu Untuk memberikan ini orang Harta atau rizki yang lebih banyak Ini lebih sedikit Kenapa? Allah Ta'ala yang lebih tahu Kan kita tidak tahu ya. Karena ada orang yang kalau dikasih keluasan harta Rizkinya banyak jadi kagak benar dia ada. Iya. Ada banyak itu. Ya. banyak yang Merawatan begitu. Oh, banyak ya. Jadi harta membuat dia jadi terjerumus ke tempat-tempat yang dimurkai Allah Subhanahu wa, wa Jadi kita nih terima aja. Sama juga saya umpamain ibu punya anak. Ibu punya anak umur 2 tahun. Lagi meriak Ibu gendong dia Tiba-tiba lewat tukang es krim dagang hmm. es krim Anak ibu yang lagi meriang Ibu lagi gendong minta dibeliin es krim hmm. Saya mau tanya Ibu sayang gak sama itu anak? Ayang. Ibu sayang gak sama anak ibu? Ayang. Waktu anak itu minta beliin es krim Ibu beliin gak? Nggak. Kenapa ibu gak beliin? Nggak. Karena sayang kan? Kalau ibu beliin dia jadi Sakit sama seperti itu Allah Taala ketika tidak memberikan seseorang harta rizki yang banyak Allah Taala sudah tahu yang begini kalau dapat rizki kagak benar kagak kuat dah kalau jadi orang kaya begini nih kacau nih kacau ya, ya. jadi Allah Taala jaga dia Allah Taala pelihara dia jangan kau di sini aja nanti di akhirat akan aku berikan kekayaan yang luar biasa kalau di sini kau punya rumah umpamanya Enam kali lima tapi nanti di akhirat kau dapat rumah yang sangat amat luas di mana engkau tidak punya kewajiban yang lain kecuali nikmat dan menikmati nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang beriman tuh hidup tenang aja. Imam Syafi'i aja enggak berani jadi orang kaya. Enggak berani jadi orang kaya. Kenapa? Tanggung jawabnya jadi orang kaya berat. Berat, amanah ya kalau tetangganya 40 rumah dari rumah dia itu ada yang kelaparan sedangkan dia kekenyangan anaknya kekenyangan dia dosa oh, berat ya makanya berat sebetulnya tapi kalau ibu-ibu ditanya mau jadi orang kaya. Kan? oh kaya <laughs> ustaz kalau ditanya pengen jadi orang kaya. Kaya, kaya pengennya semuanya kaya itu kan keinginan kita pengen. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan rizki kepada orang yang ini besar, ini kecil Bukan Allah Ta'ala tidak ada Justru disitulah keadilannya Allah, Allah. Kenapa Allah Ta'ala mau nyelamatin ini orang? Masya Allah Makanya ketika al Imam syafi'i biniknya ngegerutu Tapi enggak ngegerutu bu? Apa bahasa yang enak? Ngeduma Ngeduma karena istrinya im istrinya Imam Syafi'i itu anaknya Imam Malik. Hmm. Imam Malik itu ulama yang sangat amat kaya. Eh dapat mantu Imam Syafi'i orang miskin. Coba biasa makan bandeng tripecek aja enggak dapat <laughs> Punya suami miskin, gimana enggak ngedumah. Dia bilang saya punya orang tua jadi ulama kaya raya. Nih suami saya jadi ulama kok miskin. Didengar oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i Begini Orang tua kamu itu Kuat jadi orang kaya Kalau saya Saya takut tidak kuat jadi orang kaya Karena Imam Malik itu Ibu-ibu sekalian Dia kaya Dan murah tangan Kalau orang kaya pelit Hartanya dia akan menyeret dia ke dalam api neraka Tapi kalau Imam Malik sekali waktu dia punya murid memuji pakaian dia dia pakai baju bagus dia bilang Ma aje masa ya sheikh dia bilang apa kata muridnya baju guru cakap benar katanya oh ya alhamdulillah ini dia suka alhamdulillah guntok akap guru ya dia ajak mampir muridnya dia ajak ngobrol dikasih minum teh dia masuk ke dalam ini baju dibuka dia lipat begitu anak murid mau pulang dikasih ini apa nih guru udah ambil aja inte senang uh guru saya cuma ngomong aja baru ini cakep tapi kan senang ini kewajiban saya ada orang kaya sekarang modal begitu botak ketemu gundul nggak ada iya makanya jadi orang kaya tuh kewajibannya berat sebetulnya jadi orang kaya tuh berat Nah, makanya kata Imam Sati, kalau saya ini sehawat itu tidak mampu. Jadi saya tahu aja Bu. Kiai juga ada yang kiai kaya. Ada yang kiai tidak kaya. Tidak masalah. Tidak? Nah. Tidak masalah. Kenapa? Rizki. Kadang-kadang soal Rizki kita bingung. Ceramahnya sama. Waktunya sama. Rizkinya lain. Rizki eh, lain. Rizki. <laughs> Iya, bisa lain-lain rizkinya. Saya kadang-kadang mentebak-tebakan. Saya bilang, coba deh, kita mau pengen tahu rizki. Benar, Lain Kok itu sekian? Kok aneh sekian? Oh, berarti udah ada yang ngatur. Bukan panitia, Allah taala yang suruh atau panitia? Iya iya. Apakah itu ustaz harus iri hati? Gak boleh ditelpon panitia. Kok gua segini, ko oh, dia segini. Gak boleh. Itu rezeki. Gak boleh. Kita harus tahu oh, rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun sedikit, kalau kita nikmati enak tak? Enak kan begitu. Arini jangan iri hati lah. Oleh kerana kita ini di dalam hidup masalah rezeki boleh kita cari, kita usahakan, kita berdoa. Dapat risiko yang banyak Masalah umur Kita usahakan supaya umur kita panjang Boleh kita berdoa bo? Boleh, boleh. Tuh. Terus masalah jodoh Boleh Tuh, anak kita nanti mau Kita jodohkan kepada siapapun yang kita inginkan Silahkan Tapi ketika sesuatu, sesuatu yang terjadi Itu yang harus kita, ter yang harus kita terima Kebetulan sesuai dengan keinginan kita Alhamdulillah jaga itu supaya jangan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau kebetulan terjadi yang tidak kita inginkan, nah kita juga terima. Pasti ada hikmahnya. Pasti di sini Allah Taala mau menyelamatkan saya dan keluarga saya. Kayak begitu hidup, Ini enak ya, enak dah Menerima kodrat dan Erodat. irodat Allah Subhanahu Wataala. Ada begini kayaknya. Ada orang kaya benar nih, kaya belum. Tapi murah gitu. Woah, pokoknya. Hobinya sodakosulah sodakal, ditambahin lagi kekayaannya tuh. Iya. Rupanya Allah percaya, bu, orang bagus nih dikasih ini, dikasihin lagi ke yang lain halnya. Ada kan saudara kita tuh ya, iya. Nah, antara udah saudara pasti. kita udah pasti. Ditambah lagi bu, makanya kalau jadi orang kaya, dikasih lagi, tambah lagi, tambah lagi. Berarti semuanya ya kaya ya tidak kaya kita terima, terima. saja. Kita ikhlas. Iya. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Iya. Walaupun kita sampai-sampai kalau kita dapat penyakit juga Kita harus terima, terima juga terima dengan juga. ikhlas Karena itu kasih sayang dari Allah Subhanahu SWT Nah jadi begitu ibu-ibu hmm. ya Kalau orang punya harta Dia murah tangan Tidak jadi berkurang hartanya hmm. Bahkan bertambah, bertambah bertambah Saya pernah menghadiri satu upacara Atau acara ulang tahun Ada seorang ibu ulang tahun saat itu dia bersedekah banyak sekali, dia bilang apa? ketika saya tegur, bu, ini uangnya banyak sekali, itu ratusan juta yang disedekahkan, apa dia bilang? saya ustad, saya lagi susah saya sedekah jadi kaya, maka tidak akan jadi miskin saya dengan kesedekahan, insyaallah saya makin kaya. Baik, kita teruskan lagi nanti, banyak sedekah jadi tambah kaya. Baik pemeriksa yang berbahagia dan saudara saudara kami di studio Kita saksikan dulu tayangan berikut ini Alhamdulillah Wa syukurillah ala nikmatillah La hawla wa la illa billah Begitu hidup itu Mempunyai suatu kenikmatan yang luar biasa Rupanya Pendek betul judulnya kuadrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Namun kejujuran juga yang menentukan. Kejujuran diri kita di dalam menghadapi kehidupan itu. Baiklah eh, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi sebagian tentu sudah paham ya. Eh, tentu ada kesempatan buat tanya jawab di sini. Nah, dari sini dulu dah, Siapa yang bertanya di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Nama saya Siti Husnaimah. Tadi tidak pakai Siti. Ya. <laughs> Bapak mengenai doa, apakah doa di dalam doa setelah solat duha itu ada yang mengatakan tidak boleh dibaca. Apakah betul doa itu tidak boleh dibaca? Gitu. Tapi kan kita solat duha itu kan bukan hanya doa itu aja yang kita baca. Tentunya ditambah dengan doa doa yang lain. Gitu. Jadi Bagaimana dengan itu? Karena ada kata-kata yang uh, apa? Wa'inka naharom memfathohiru gitu. Yang ada-ada kata-kata seperti itu katanya tidak boleh uh, dibaca gitu. Uh, tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam wabarakatuh. Langsung, aja, okay. ya. Langsung saja. Langsung saja. Ya. Ah, begini, Ibu Siti Khuzaimah ya. Mm. Ini masalah doa doa artinya kita bermohon kepada Allah subhanahu wa taala doa setelah sholat sunat duha ya setelah sholat sunat duha itu yang sebagaimana kita baca lazimnya Allahumma inad duha adhuha ukaw wa ba'auka dan selanjutnya yang dilarang di sini adalah wa in kana Pak Tohirhu, makanya doa itu katanya semuanya jangan dibaca. Ini adalah kesalah pengertian. Ini kesalah pengertian. Itu doa, ya, yang sudah dinyatakan muakamat. Artinya seluruh ulama bersepakat doa itu sudah dijadikan doa apa? Doa dalam solat sunat buha, ya. Justru yang harus kita pelajari ada apa? Karena di dalam doa itu kan kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk berdoa minta apa aja. Adapun kalimat yang bunyinya wa inka naharoman patohhirhu. Jika rizki itu haram, sucikan ya Allah Itu kan rizkinya belum dapat Yang gak boleh tuh udah dapat Ini haram nih ya Allah, jadiin halal Itu susah Saya mau minum ya Allah nih, minumannya haram Halal ini Allah, ini boleh Justru kalau wa inka naharoman atau hirhu jika rizkiku itu haram ya Allah sucikan ya Allah kan Allah taala masih bisa rubah mm -hmm. itu urusan Allah di lauhel mabuz nah. ya maha Allahumma ya sha'u wa yuthbi tuwa <tik> endahu umul kitab Allah taala bisa hapuskan ketentuannya Allah taala bisa rubah ketentuannya Allah taala bisa tetapkan ketentuannya dan di dalam kekuasaan Allah Itu ketentuan adanya Oleh karenanya maksudnya Wa inkana haroman patoh hirhu Jika Rizkiku itu haram, sucikan ya Allah Maknanya ganti Ganti Sama yang halal Begitu Gantikan okay, maksud nah, bukan okay, berarti Pakai maiku ya. Artinya bukan yang boleh nyolong jadi halal bukan yang begitu ini salah paham nah oleh karenanya tetap aja terus baca Bu terus aja baca setelah salah sunat doa doa yang sudah Mu'tamat menurut ulama ibu baca aja benar dan itu yang menyatakan dilarang karena salah Salah paham ya, Kita tidak tahu barang itu hal-hal apa -hal haram kan Baik. Allah yang maha tahu Allah tahu yang Maha tahu. Uh, uh, Maksudnya diganti ya Bu ya Baik. Diganti ya. bukan di, Haram disucikan tidak demikian Disulap namanya Tidak ya, paham Bu ya Baik Silakan dari tengah atau sini uh, Ya silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ibu Jati Avianto dari Majlis Taklim Darussalam. Pak Ustad saya mau nanya e, mengenai yang sekarang fenomena meteor yang jatuh itu Pak merupakan apakah suatu tanda-tanda kiamat atau apa ya Pak? Hmm. Waalaikumsalam assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Meteor ya, bu ya? Oh meteor. Ya, ya, ya. Begini bu ya. Kalau Hmm. Gejala alam itu urusannya urusan Allah langsung, bukan lagi urusan manu, hmm. manusia. Gempa itu urusan Allah, manusia cuma ngasih tahu doang. Ini ada ini begini begini gitu kan? Ini bisa terjadi gempa karena ini, tapi kapan itu gempa? Gak ada yang tahu. Gempa bisa terjadi atau tidak, gak ada yang tahu kecuali. Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu kejadian alam. Nah oleh karenanya termasuk meteor. Apalagi gerhana, matahari dan gerhana bulan itu adalah urusan Allah. Nabi menyatakan kalau memang banyak terjadinya gerhana itu tanda-tanda kiamat. Berarti kita manusia, ya kalau sudah ada seperti meteor jatuh ke bumi kita, berarti orang akhir zaman kita nih. Kita termasuk orang akhir zaman. Tapi bukan berarti kiamat. Udah mau datang nih 2012. Gak boleh pemahaman begitu, karena tidak ada yang tahu kiamat kecuali. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala Nabi dalam sabdanya menyatakan ah "La Tidak akan terjadi kiamat Kecuali di dunia itu Semuanya orang sudah melacur Orang sudah sesat semuanya Tidak ada lagi majlis ta'lim Tidak ada lagi orang istighfar Tidak ada lagi orang ibadah Yang ada semuanya isinya Dunia, maksiat dan semuanya yang mencelakakan hidup manusia. manusia, kan tanda tandanya sekarang sih ada. Manusia tidak ada yang saling membenarkan, yang ada saling puding. Ya. Itu udah mulai, itu udah mulai bu. Iya, kita itu dapat pemimpin yang bagus. Ada ya. lagi yang nggak setuju. Lagapan selesai? Coba yang ada kita kawal. Kesalahan kita adalah saling menyalahkan. Kita tidak pernah mau mengakui kebenaran seseorang. Yang kita cari kesalahannya itu juga tanda-tanda itu akhir zaman. Ya fitnah tersebar di mana-mana. Nah, oleh karenanya kita jangan terjebak di dalam hal itu. Orang menfitnah kita jangan, kita husnudz ozon tapi terjadinya jatuhnya meteo dan sebagainya memang itu tanda-tanda akhir oh, akhir zaman. Artinya kita hendaknya banyak mendekatkan diri kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menunjukkan kekuasaannya. Hai hey manusia, batu satu itu aja jatuh, kau udah enggak bisa tangkis lagi. Enggak bisa ada lagi yang mencegah. Apalagi kalau Jatuh, jatuh semuanya habis kita kiamat namanya, ya. Oleh karenanya itu menjadi penambah keyakinan kita bahwasanya yang paling tinggi adalah kudrat dan Irodat. Irodat. kita kudrat. tidak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, itu bu oh. ya, bu ya. Nah kalau gitu saya yang nanya nih. Ya boleh. Wah kalau kehidupan kita hari-hari ini. -hari kan kita udah berusaha gitu ya berusaha sesuai dengan aturan lah buat aturan tapi cari nafkah dari pagi sampai sore mm -hmm. pada saat kita berangkat anak kita belum bangun pada saat kita pulang anak kita udah tidur mm -hmm. sampai anak kita juga kelas berapa kita kagak tahu gitu. Yeah. kaki lain tangan lain pala lain sampai bilang sama ya <laughs> Udah berusaha lah mencari napa. Hmm. Tapi kenyataannya yang kita dapat segitu-gitu aja gitu ya. Hmm. Tapi kemudian keluarga kita merasa aduh payah amat si rezeki ini. Nah gimana tuh kesimpulannya mengenai keluarga-keluarga yang kaya gitu. Yeah. Kayaknya sekarang banyak nih. Yeah. Yang pada akhirnya terjadilah kekecewaan. Adanya cerai. Ada yang bunuh diri. diri, Ada yang seriku dan sebagainya. Dan sebagainya. Yeah. Ini fenomena yang terjadi ini termasuk... Uh, kudot irodat Allah atau memang manusia itu kadar keimanannya udah menurun yeah. ya begini hmm. kalau masalah kehidupan kan tadi saya bilang kita ada ikhtiar punya hmm. kita ada usaha ada-ada doa. Ada doa doa gitu kan ya nah tadi ikhtiarnya udah udah usahanya udah, udah. doanya udah udah juga iya hmm. kan Nah di dalam kita mengarungi hidup ini, ya ketika apa yang kita dapatkan, yang kita hadapi, yang terjadi itu adalah kudrat dan irodat, irodat Allah subhanahuwataala. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi kecuali kehendak ol, Allah, kehendak Allah subhanahuwataala. Yang jadi masalah sekarang ini masalah keimanan. Hmm. Nah, ini hmm. masalah keimanan. Ada orang memandang kehidupan orang lain, itu yang salah. Mm -hmm. Dia ngukur hidupnya dengan orang lain, padahal kita hidup itu cuma saling memandang doang. Enak tuh dia ya, dia juga bilang orang enak banget. Kita dibilang enak. Ada satu cerita, Ustad. Ada satu cerita. Orang kaya tinggal di kampung dia, dia dari kota dibikin rumah gedung bagus, dia orang kaya sekali tinggal di kampung deh. Ini orang kaya jarang ketemu keluarganya. Karena ada bisnis ke luar negeri, kemana, istrinya juga jalan rumah, Arisan, kegiatan ini, kegiatan ini itu, anaknya juga yang pulang di luar negeri, jarang ketemu itu keluarga. Hmm. Bahkan suami istri itu jarang, jarang senyum. Wah. Karena sibuk. terus Sibuk bisa gak Begitu. Ya. Begitu udah lagi kumpul, suami istri dia lihat tetangganya itu orang miskin. Dia bilang, enak bener, hidupnya tertawa-tawa setiap hari. Hahaha. <sih> hidupnya enak dia, uh, enak bener itu orang kok kita yang banyak duit kok nggak sesenang dia gitu. Iya yeah, ya. Yeah. Kata suaminya mah kita tanya yuk mah, boleh boleh kita belajar deh. Kita kayak kok nggak sebahagia dia gitu. Dia tanya nih bapak nih ibu nih mas allah, saya lihat keluarga ibu bahagia bener katanya nih. Padahal cuma dagang warung kecil dagang cendol. Kok ibu sama bapak ketawa selalu katanya. Oh katanya kuncinya saya terima aja hidup saya. Iya, saya terima aja hidup saya. Anak saya ada sebelas katanya. Buh, zaman dulu bu Orang oh, jangan banyak. Ia, iya, <laughs> saya enak-enak aja hidup dia bilang begitu. Kuncinya saya jalanin hidup dan saya gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu saya senang aja sudah. Jadi gitu. Iya hidup. Yang penting kita jalannya aja. Gak apa kita sibuk-sibuk terlalu yang penting kita dekatkan diri kepada Allah Iya deh Dirang, senang nih orang kaya Dikasih duit ke orang yang miskin itu 10 juta Oh, hadiah Nih Pak, hadiah Udah, pulang nih orang kaya Setelah dikasih duit 10 juta, nih orang tidak ketawa lagi Tidak <SILENCIO> ketawa lagi dia Itu bapak yang kaya kalau lewat, Kok nih, orang tidak ketawa-tawa lagi Bingung dia Didateng lagi pak, semua nanya iya saya juga lagi mau ke rumah bapak katanya Ini gara-gara uang gini saya bingung katanya. Ternyata belum tentu uang itu membahagiakan kehidupan Maksud saya begitu ya? ya? Mau diapain dia Dia bingung juga ya, ya. Ternyata yang bikin bahagia kita itu apa? Itu yang tadi saya bilang, menerima kudrat dan herodat, herodat Allah subhanahu wa ta'ala cobalah kita belajar menerima ini yang paling penting oh kalau begitu sudah sholat sudah apa kok miskin masih kontraknya kan? gitu miskin masih betah aja sama keluarga saya jangan sampai nanti saling menyalahkan saya goro-goro kawin sama kamu lu jadi begini gitu nggak boleh justru makin dosa udah miskin dosa ya. Susah amat oh. Di dunia susah di akhirat belangsak, tuh namanya Kita jangan begitu Kita hidup Ya kita terima apa adanya Di satu saat tuh, Di satu saat Ada dimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kita Di saat yang paling tepat Karena Allah SWT tahu dikasih sekarang Belum tepat Kasih ini belum tepat Nanti pada satu saat dikasih yang paling tepat kapan. Makanya kita kalau lihat orang nih, saya aja dakwahnya, Bu. Lihat orang karirnya cepat banget aja. Wah. Terkenal benar dulu murid saya. Iya, iya. Saya ketawa aja, indah sekali ya kudrat iradat Allah. Allah taala takdirnya meliuk-liuk dalam kehidupan orang. Yang tadinya ikut kalau saya ceramah, di dia di nyatet dia belajar, sekarang udah jadi terkenal sekali. Saya alhamdulillah. Eh enggak tuh turun cepat lagi. Saya masih dakwah keluar negeri, saya masih diundang dakwah seluruh Indonesia. Dia sudah kagak. Ustad, sekarang saya undangan -undang kurang lagi. Sa. Ya begitu gitu deh. Mesti terima. Maret naiknya cepat, turunnya cepat lagi. Kalau naiknya lambat, turunnya juga. Ta, ta, ta, ta. Ya, berarti, berarti ada yang enggak beres, tuh ya. ada yang enggak beres. Oleh karenanya kita nih ya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jalanin aja tugas kita sebagai manusia, ikhtiar, usaha dan doa. Nanti kita yang serahkan kepada Allah. Allah taala lebih tahu kapan saya akan diberikan yang saya inginkan. Dan yakin ya? Yakin. Yakin ya. ya. Kan dalam dalam hadis Nabi menyatakan qud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa kamu Diterima, diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ud'uni masih Baik, sudah asik itu Pokoknya yang penting Usaha, ikhtiar Kita berdoa, yakin berpasahan Pada wakal Allah, bahwa Hasbuh, dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik, baik Pak Kiyai Mengenai yang tadi itu Kehidupan, kepasrahan kita kepada Allah Usaha, udah kita berdoa udah Kita Khusnuzan kepada Allah. Kata ke Allah nikmat betul hidup ini. Oh, Wah, masya, masya Allah luar biasa, luar biasa. Bahkan hmm. orang yang beriman kepada Allah itu, ketika dia mendapat musibah, itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Allah. Bukan makin jauh. Itu yang makin jauh orang yang tidak beriman kepada Allah. Adanya bunuh diri, adanya perceraian dan sebagainya. Itu karena dia tidak beriman kepada Allah atau tipis imannya. imannya. Kalau dia orang yang beriman kepada Allah. Dapat musibah saja itu makin dekat dia kepada Allah subhanahu wa taala. Makanya saya ingat ada lagu Ebit Gade, hmm. ya ketika banyak musibah kan hmm. banyak musibah kata Ebit Gade, sesampainya di laut Kukabarkan semua, kutanya pada karang, kutanya pada ombak, hmm. kutanya pada matahari, tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri menatap langit. Uh, indah Barangkali di sana ada jawabnya. <laughs> Mengapa di tanahku banyak bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya. Pada rumput yang bergoyang. <laughs> Ampun <tuk> juga, <pukulnya, okay? tuk> <tuk> <Okay. tuk> apa artinya rumput yang bergoyang, yang bertahlil, <tuk> la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, goyang nggak? Goyang artinya bertahlil yang beriman. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Allah. tidak ada yang menentukan kecuali Allah. tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Allah. tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak akan ada terjadi sesuatu kecuali ketentuan Allah. Tuh, tahlil. Ini ya, tahlil mululu tapi kagak paham. <laughs> tahlil seringnya. <laughs> Kata Ustadz jadi orang yang beriman itu tenang. Nikmat cuman lebih jadi umpamain rumput rumput itu kan golongan bawah rumput hmm. saya kadang-kadang kalau mikirin rumput saya kasihan iya rumput ada yang main golop rumput diapain? rumput diinjak. ada yang main bola rumput diapain? diinjak, diinjak. dipakai cuma diinjak-injak doang hmm. itu rumput udah mulai gembal udah enak diapain dibabat dibabat lagi kesian bener itu rakyat kecil <laughs> ya tapi kata Ebed Gadi walaupun dia orang rakyat kecil golongan bawah tapi karena iman kepada Allah dia betul-betul nikmat hidupnya di dalam kehidupannya Masya Allah luar biasa siapa tuh yang begitu Orang yang benar-benar beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ta Makanya bahagialah Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Lupanya itu termasuk kesimpulan ya. Dan kemudian Marilah pemirsa sekalian yang berbahagia Dan ibu-ibu Uh, rupanya waktu juga yang memisahkan kita Dari Mimbar Nuh Salam di pagi hari ini Mudah-mudahan bermanfaat buat kita Dan kita semuanya untuk keluarga kita Sampai akhir zaman nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami persilakan untuk berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdali wa fi ni'amika bi Allahumma salli wa sallim ala nuril al anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa ibdahibabil yasar. Amin. Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-afhar wa ashabihi al-akhyar. Adadani'amillahi wa ifdalih Amin. Allahumma ya muyassir yassir, ya Amin. mudabbir dabbir, Amin. ya musahhil sahil, Amin. sahil lana umurana ya Allah. Waqdi hajatina ya Allah Rabbana atina pidjunya hasanah Wa fil akhirati asana tawakina adha banar Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam Wa alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh